Pali, ya, Selamat siang,、Mbak. Selamat siang, silahkan Pak. y a dulu saya ingat beberapa bulan yang lalu ya, itu、uh, Pemda khususnya、uh, kalau nggak salah Gubernur atau wakil, wakil Gubernur mengharuskan jam sekolah pagi itu di, di, di, dipercepat, d i m a j u k a n d e n g a n a l a s a n s u p a y a t d i a k m a c e t k e a t a n y a s e t e l a h b e r j a l a n b e b e r a p a b u l a n k e m b a l i l a g i m a c e t l a g i y a k a n Nah sekarang kalau saya lihat begini Memang mereka ini n gak g punya planning Dan n gak g punya aturan yang Yang baku、mm -hmm. Kenapa begitu? Karena Coba kita liwat yang dekat Yang daerah-daerah yang macet Itu kadang-kadang n -kadang gak g ada polisi Karena kadang-kadang polisinya ada s e p i nyumpet Cuma nyari、uh, orang yang Melanggar kemudian di Ya mungkin dipilang, didamai t u Jadi memang、oh, Yang paling parah adalah saya lihat Ini oknum-oknum atau pejabat-pejabat polisinya Yang memang harusnya tugas dia Untuk m e n g a n c a r k a n arusau lintas Jadi omprengan-omprengan b e r a r t i s e h enaknya, n g e t e m Itu ada pakolisasi kota, Pak, lihat Itu yang n g e t e m Oplet-oplet itu Coba aja, lihat Berapa jam dia n g e t e m disana Kadang-kadang opletnya itu、uh, Melawan arah yeah, Jadi ini ke keterlaluan Kalau saya bilang, jadi yang dirugikan Sebenarnya pengusaha Baik. dia gak lihat secara makro nih terima kasih Pak Ali、hmm. Pak Haris e l a m a t siang iya Bu ya iya s i l a k a n Pak komentar、eh, Anda saya sampaikan bahwa kalau pejabat ini kayaknya n gak g pernah merasakan macet karena mereka jalan mereka selalu dibuka dengan full rider polisi yang arogan ya istilahnya membuka jalan dengan meliuk-meliuk motornya itu ya n g gak pernah kena macet gitu loh kemudian mereka coba kalau Dalam keadaan、uh, t o u n y a itu lenggang, tapi di jalan-jalan arteri kita jalan itu setengah mati kita, gitu loh. Sampai kalau kepepet, mau kencing atau apa, segala itu setengah mati, gitu loh. Nah, itulah mereka pejabat itu hanya, mau, hanya membuat a hanya m sesuatu yang tidak berdasar. Istilahnya itu untuk、uh, kesenangan atau dalam arti, ya istilahnya instan sementara,、uh, penanganan sementara aja, Bu.、Hmm, baik, terima kasih. b a i terima kasih. よかっら Ini di Jalan Tol Jagorawi, ini dibangun lagi untuk ruas keempat, dan kemudian dalam arti ini nantinya rencananya dalam beberapa bulan lagi akan dinaikkan tarif. Tidak、nah, pada Jagorawi itu, apa namanya, sudah impas dan sudah sangat-sangat m e n g u t u l k a n Tetapi lepas dari itu semua, kalau jalur keempat ini didirikanlah artinya kiri dan kanan itu KRL. yang bisa mengangkut dari a r a h yang d i t i d u k a n dari misalkan Bogor atau yang mana sampai di dalam kota lalu d i t a m b u n g k a n dengan statui、hmm. Pak Alex selamat siang ya selamat siang Bu i ya apa komentar Anda Pak silahkan i ya negeri kita ini adalah negeri tukang Poles ini dan Poles itu Indo sendiri mungkin juga d a l a m menyelesaikan masalah Poles ini Poles itu juga jadi n g gak aneh lagi di Republik ini segalanya dilakukan dengan kekayaan error yang paling bahaya tunggu ada korban dulu baru bertindak itulah republik yang sedang kita hadapi sekarang terima kasih terima kasih Pak Dibil selamat siang Bu selamat siang silakan tapi Ma, sebelumnya ya bahwa negara Indonesia itu betul seperti yang disebut Bapak tadi bahwa lata-lata yang menyelesaikan maklar gitu loh jadi bukan orang yang ahli di bidangnya Di pemerintahan juga maklar, d p r n y a maklar, Menterinya juga maklar Akibatnya seperti ini, jadi harusnya, coba t didengar Kami telah melakukan survei teknik lalu lintas, jalan raya Dicari mana, jam berapa itu kondisi lalu lintas sepi Antara、eh, jam misalnya jam 6 malam atau jam s e malam b i l n m a sampai jam 6, 6 pagi Nah disitulah t r u k t r u k t e r o n t a n itu bisa lewat、gitu. Jadi t r u k t r u k besar itu lewatnya pada saat lalu lintas kecil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 マジョンとパ m ジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジャンがパンジ tol dalam kota. Karena sana membantu sekali ya, dalam secara ekonomi mungkin banyak ada beberapa saat efeknya. Tapi menurut saya, itu, itu yang terbaik untuk sementara ini. Kalau boleh, diperpanjang sampai selamanya deh. Terus jangan masuk sama sekali di dalam kota. Itu aja. Terima kasih.、Hmm. Terima kasih, Pak. Hari selamat siang. Oh、hmm. iya, silakan Pak. e a rupiah i d u Eh, tidak menyeluruh Harusnya kalau survei Menyeluruh Bukan cuma Dampak dari truk Dampak dari semua juga Bukan h a n y a memakai jalan kan Bukan cuma truk Yang Mobil juga eh, eh, Pribadi Yang semua juga d a n g proporsi y a n mungkin Melakukan bisnis Kalau semua terlambat Ya n a g u g akan a rugi Jadi、eh, Harusnya survei harus Menyeluruh n Gak g bisa c u m a Sebotong-sebotong Sebagian-sebagian -sebotong Yang hanya Hanya survei Tuk aja Sehingga hasilnya juga tidak bisa diterima, begitu saja. Kalau mau fair,、e, apa, harus diselesaikan masalah macet ini. Karena、e, dibanding truk, macet pribadi juga, semua orang melakukan bisnis. Kalau macet semua bisa,、e, bukan cuma truk yang macet, semua bisnis juga bisa acau. Saya kira memang ini kesalahan、e, yang b e r d a s a r dari pemerintah. i n adalah k a n g a n yang jangka panjang. Hanya t a m b a h sana, t a m b a h sini. Masalah juga truk tidak masuk kota. Itu juga di negara lain begitu. Masalah、hmm. kan juga pemerintah. Jadi saya k sementara ini itu yang terbaik lah, y enggak sih. Terima kasih. Selamat siang Pak Toni. Ya, selamat siang. Komentarnya? Ya, saya sangat setuju sekali sebetulnya. Ini suatu、uh, terobosan, breakthrough. Jadi dengan membatasi truk itu sebetulnya udah betul. Di jalan tol itu mereka yang paling lambat dan mereka yang paling mengganggu sebetulnya. Hmm. Yang kedua, yang terpenting juga Sebetulnya adalah kendaraan rumah roda dua Itu h a r u s d i buat sedisiplin mungkin Kalau bis ada bahasa motor m motor e k s u d a d a motorway, jadi gak mengganggu jalan di tengah-tengah Nah mengenai Imbas atau impact ke ekonomian Baik ekspor ataupun impor Itu sebetulnya bisa diklarifikasi Dan dikoordinasikan, jadi gak terlalu sulit sebetulnya Tapi yang jelas, ada impactnya d、nah, a n itu merupakan satu sok terapi yang baik Menurut saya, thank you、baik. Terima kasih Pak Tony Bapak Johnny, selamat siang komentarnya Pak Jon kalau menurut saya ya itu cuma、uh, apa solusi sementaranya waktu, waktu berapa bulan ini jadi memang truk-truk、uh, kita itu rata-rata tua, jadi memang itu yang m e n g h a m b a t tapi itu、uh, yang, yang utama itu kita harus bangun jalan itu yang utama, jadi dengan n a m b a h jalan-jalan itu d e n perlancar, nanti harus ekspor impor truk-truk itu Jadi ini tidak、uh, akan bertahan lama, ini akan menjadi masalah baru lagi h kalau tidak e c e p a t n y a kita membangun satu jalan. Pasaran kereta pelabuhan, atau jalan tol, atau jalan,、uh, jalan double track, atau double track itu yang ke arah、uh, Bekasi-Tangerang, atau Pasung, atau bagaimana yang ke pelabuhan sudah lebih lancar. kita jadu. Baik, terima kasih Pak Joni. Pak Jenny, selamat siang. Selamat siang, m b a k i Ya, komentar Anda. Oh saya setuju sekali tuh, truk dibatasin Kalau bisa sekalian tuh, angkot-angkot juga tuh gak boleh n g e t e m Itu juga sumber macetan Kalau、oh, mobil pribadi mah bukan Apalagi ngekola, hampir s u p a d u p a lagi r u m a s u k kesian tuh、hmm. Itu bener tuh, truk, angkot-angkot kota, terus bis-bis tuh yang s n g a t e m p o l i s i n y a mengok ke belakang, bukannya s u r u jalan tuh, a n g k u t a n g k o t n y a itu は、ま、い、でも私、パジェニー。